Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wadzim Waszalatu waszalaamu ala rasulina alamin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsalin ila yawmi din amabad Kaumuslimin wal muslimat Para jamaah Yang semoga senantiasa rahmati Allah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih melimpahkan kita berbagai macam karuniahnya Sehingga kita bisa Datang ke tempat yang mulia ini Duduk di salah satu majlis Di antara majlis-majlis ilmu Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Semoga Amal ibadah yang kita kerjakan semuanya itu dicatat sebagai pemberat bangan amal kebaikan kita di akhirat lak Allahumma amin ikhwatain azzaqallahu kita akan melanjutkan kembali pengajian kita atau kajian kita dari risalah atau tulisan yang ditulis oleh Asyikh As Abdul Aziz Asyadhan yang berkaitan dengan 40 hadis yang dikumpulkan oleh beliau yang berkaitan dengan pendidikan dan cara beragama sekarang kita masuk ke hadis yang diredakan dari Abdullah bin Mas'ud kita insyaAllah alaihi dua kita hari ini Dikatakan di sini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an qala beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi pernah bersabda Ya ma'syar as-syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wahai para pemuda barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisauum Karena sesungguhnya dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan Dan barang siapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah dia berpuasa karena pada puasa itu ada benteng ataupun ada penghalang bagi dirinya Hadis ini Direwatkan oleh Imam Ahmad Dan juga yang lainnya Hadis ini itu berkaitan dengan Anjuran Nabi SAW Untuk menikah Terutama kepada para Lelaki ataupun para wanita Yang belum menikah Namun mereka sudah sanggup Untuk menikah Maka Nabi SAW Memberitakan kepada kaum muslimin dan muslimat Untuk bersegera menikah baik kita baca penjelasan ataupun pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama dikatakan di sini anna marhalat asyabah tingkatan pemuda itu merupakan tingkatan yang sangat apa istilahnya tingkatan yang sangat krusial dalam usia manusia Terutama dengan gejolak syakwat Yang besar Ditambah dengan banyaknya fitna Banyak wanita-wanita Yang mengumbar auratnya Sehingga menyebabkan para lelaki Ia sulit untuk menjaga Pandangan begitu pula para wanita Yang kadang-kadang terfitnah dengan para lelaki Maka ketika Mereka menyadari Dirinya itu sulit untuk menjaga Pandangannya Kecuali dengan menikah maka menikahlah Ini anjuran dari syariat Sehingga para ulama Mereka mengatakan Hukum pernikahan itu Itu bisa dibagi ke dalam beberapa bentuk Yang pertama hukumnya wajib Ketika seorang itu sudah memenuhi kriteria Artinya dia mampu bertanggung jawab Secara finansial Kemudian yang kedua, dia sulit untuk menjaga dirinya dari berbagai macam fitnah sehingga akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan zina. Maka di sini, dia itu wajib untuk menikah. Sedangkan yang kedua, hukumnya itu Sunda. Yang mana ketika dia itu dengan berkuasa masih bisa menahan syahwat Kemudian dari sisi finansialnya mungkin dia secara finansial pas-pasan, tapi dengan berpuasa dia masih bisa menahan syahwatnya. Maka hukum di sini dia berlaku sunnah. Namun dari hukum-hukum tersebut tetap yang paling utama itu adalah seorang yang sudah mencapai usia pas untuk menikah diperintahkan untuk segera menikah jangan sampai karena urusan-urusan duniawi yang ingin dia kejar sehingga menjadikan dia untuk menunda-nunda pernikahannya dikhawatirkan dia akan terjatuh di dalam perbuatan dosa karena kita tidak ngerti, namanya syaitan itu selalu mencari celah untuk menggoda manusia dan kadang-kadang syaitan itu Bisa mendapatkan celah untuk menggoda manusia Dan sering kita sampaikan Syaitan itu jemaah Tidak hanya menggoda manusia tuh Sudah setahun dua tahun tidak Tapi dia sudah menggoda manusia itu Sejak zaman Nabi Adam Dan sudah punya pengalaman yang sangat banyak Untuk menggoda manusia Supaya tergelincir ke dalam lembah kebinasaan Makanya Allah Ta'ala mengatakan Innes syaitan lakum adu'um mubin Syaiton itu merupakan musuh yang nyata bagi diri-diri kalian. Ada. Syaiton itu ada, tapi tidak bisa kita melihatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, diantara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, inayatul Islam bi hadhil marhalati bi khassa li adimi athariha ala mustaqbali hayati sahibiha. Bagaimana Islam Sangat memperhatikan Usia pemuda Rasanya usia ini adalah usia-usia yang sangat krusial Maka Islam sangat memperhatikan usia pemuda ini Usia yang banyak dilalaikan Usia yang banyak dibuang begitu saja Dengan perkara-perkara yang sifatnya sia-sia Dlatego Nabi SAW Dalam hadis yang lain pernah mengatakan Tujuh golongan Yang akan dinaungi di hari kiamat oleh Allah Ta'ala Salah satu Dari golongan tersebut Wasyabud nasyafi ibadatillah yaitu seorang pemuda yang tumbuh Dalam dia beribadah kepada Allah Jadi pemuda-pemuda Yang dia berusaha Untuk menjaga dirinya dari perbuatan maksiat Dari perbuatan dosa Ini merupakan pemuda yang akan dijamin oleh Allah Ta'ala Di bawah naungannya di hari kiamat Tak kala matahari didekatkan dari kepala sejauh satu mil Dan tidak ada naungan yang bisa menunggu kita kecuali apa yang dimiliki oleh Allah di Antara golongan itu adalah pemuda yang tumbuh di dalam dia beribadah, Dia menjaga dirinya Dari kemaksiatan, Dia mengisi harinya dengan ketaatan kepada Allah Inilah pemuda yang akan dijaga oleh Allah Ta'ala Ada orang kata sebagian para ulama andai kata di zaman sekarang ada pemuda yang dia itu tidak condong kepada kemaksiatan yang menghibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang sifatnya ketaatan dan dia sangat benci kepada kemaksiatan. Malah ketahuilah bisa jadi pemuda itu salah satu wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali Allah itu adalah Mereka-mereka yang mendekatkan diri kepadanya Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal soli Makanya penting Usia-usia ini Makanya Islam memberikan perhatian yang khusus Dalam masalah ini Kepada para pemuda Baik Kemudian pelajaran berikutnya Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie pandangan dan Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, pandangan Komisarzu, kemaluan. Karena memang rentetan setan Menjerumuskan manusia ke dalam lembah persinahan itu Sebagaimana dikatakan oleh para ulama awalun nador Pertama kali itu dengan melihat Jadi melihat Wanita-wanita yang bukan mahrumnya Apalagi banyak wanita di luar sana itu membuka auratnya, Sehingga menjadikan Kita itu Selalu ingin memandangnya Hanya Allah mengatakan kepada kita Kullil mukminin an yagudhu min absorihim Wa yafaduna furujahum Katakanlah kepada orang-orang beriman Untuk menjaga pandangan dan kemaluannya Jadi Allah dan Rasulnya sepakat Menyebutkan pandangan dahulu Yang mana itu merupakan Pintu pertama Syaiton menggoda kita untuk Memasukkan kita ke dalam bahag perzinahan Pertama dari pandangan Melihat Kemudian yang kedua al Memegang Menyentuh Setelah dia melihat wanita yang dia senangi Mulailah dia tertarik Untuk bagaimana mendapatkannya Setelah mendapatkannya Maka dia mulai untuk bagaimana mencoba memegangnya Setelah itu Apa terjadi? al Yaitu menciumnya setelah dia menciumnya maka jatuhlah dia ke dalam perzinahan Oleh Allah taala dalam Al-Qur'an mengatakan apa? zina. Jangan mendekati zina. Dekati aja sih, tidak boleh. Masuk ke dalam kategori mendekati ini kata para ulama tafsir, jangan mendekati sarana-sarana yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perzinaan. Jadi segala sarana Yang itu dapat memasukkan kita ke dalam perzinahan. Itu diputus, ditutup. Jangan didekati. Kalau ada pintu yang terbuka. Yang menggiring kita kepada perzinahan itu. Maka jangan kita mencoba untuk memasukinya. Jangan kita mencoba-coba untuk memasukinya. Karena sekali kita memasukinya. Maka kita akan mudah untuk digoda oleh setan Untuk terus berada di dalam perkara-perkara tersebut. Maka jangan sekali-sekali mencoba Maka nah, sering kita sampaikan kepada para pemuda yang belum menikah Dan ini mungkin tanggung jawab kita sebagai orang tua Sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah dewasa Untuk dia berhati-hati Dengan pintu-pintu yang bisa menghantarkan dia kepada perzinahan Karena dampak buruh dari perzinahan ini jangan sekali luar biasa Ketiga terjadi persinahan Kemudian wanitanya itu hamil Lalu si wanita tersebut tidak mau Mengandung anak itu Bisa jadi dia akan mengguburkan Dan itu perbuatan dosa Itu dosa besar Sekarang kalaupun dia mau Untuk mengandung anak tersebut Kemudian dia Menikah Dalam madhab syafi dan maliki Wanita yang hamil kemudian dinikahi oleh yang menghamilinya mereka memandangsa tapi itu kan berdampak buruk kepada anaknya anak tersebut tidak boleh dinasakan kepada bapanya jadi tidak boleh meskipun itu yang menghamili ibunya tidak boleh dinasakan meskipun laki-laki tersebut adalah ayah biologisnya yang kedua ketika dia menikah maka si bapa ini tidak boleh menikahkannya yang ada dia akan dinikahi oleh dinikahkan oleh wali hakim yang ketiga kalau dia meninggal laki laki ini maka -la anak tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan ya, karena diantara penghalang salah satu penghalang dari seorang mendapatkan harta warisan itu adalah yaitu seorang anak yang, yang lahir dari hasil perzinahan banyak kerugian yang didapatkan, belum kerugian secara psikologis. orang tahu dia ini adalah anak hasil zina, maka orang akan dia akan mencaci maki dia. dan itu akan berpengaruh terhadap psikologisnya. makanya Islam memberikan solusi adalah dengan dia menikah, karena itu lebih menjaga, lebih memberikan perlindungan. Alakannya dengan menikah itu Perkara yang sangat luar biasa Menjaga kemaluan kita Menjaga pandangan kita Ketika kita yang sudah menikah melihat di luar sana Yang membangkitkan syahwat Kita pulang ke rumah Di rumah ada yang halal bagi kita Untuk kita Melampiaskannya <tuh> Kata Nabi SAW Seorang suami mendatangi istri dalam rangka Untuk melampiaskan syahwatnya Itu dihitung sebagai pahala Meskipun niatnya Untuk melampiaskan syahwat dia tetap dicatat sebagai pahala di sisi Allah ta'ala maka tidak ada ruginya bagi orang orang yang baik kemudian pelajaran berikutnya. Nah, di sini mengajarkan kepada kita tentang adimu fi basari wa Tentang besarnya pengaruh puasa dalam menjaga pandangan dan kemaluan. Jadi dengan berpuasa itu itu lebih menjaga kemaluan dan pandangan kita. Tapi kalau ada orang puasa tetap lihat sama hal-hal yang tidak baik, ya jadi puasanya kurang bagus. Makanya yang perlu dikritisi itu ketika di bulan Ramadan banyak mereka para muda-mudi di sore hari mereka keluar untuk melakukan apa istilahnya itu ngabuburit dalam rangka untuk cuci mata. Ya justru cuci mata itu nggak boleh itu bukan cuci mata namanya tapi ngotori mata. Sementara puasa itu kan harus menjaga pandangan nanti kumpul di mana gitu lihat Oh ada wanita lagi jalan ya komen sama temennya ya uh wanita cantik ya makhluk Allah yang paling indah katanya kita kita puasa itu untuk jaga pandangan bukan untuk mengumbar pandangan nongkrong di pinggir jalan segala macam perasa itu ketika para sahabat itu ditegur sama Nabi Sosalam dengan mengatakan iya kumal julus biturukot Jangan sering-sering duduk di pinggir jalan, kata para sahabat. Kami ini ya Rasulullah dahulu sebelum kami masuk Islam. Kami kebiasaan suka duduk di tengah di pinggir jalan. Maka kata Nabi Sosalam, kalaupun kalian harus duduk di pinggir jalan, maka berikan jalan itu haknya yang pertama jaga pandangan kalian jangan melihat kepada orang-orang yang sedang berjalan karena dia merasa risi kalau dilihat itu tentu melihat dari ujung sana terus dari ujung timur ke barat dari tim dari selatan ke Utara dilihat apalagi lagi wanita dipandang itu Risi orang tidak nyaman dia. tidak enak itu yang pertama yang kedua Wabuhsalam. Kalau ada orang yang mengucap salam, maka jawab salamnya. Yang ketiga, jangan berbuat goling di jalan itu. Artinya jangan dengan kalian duduk di jalan itu akan mengganggu pejalan yang lainnya, karena itu merupakan perbuatan goling. Tak boleh. Jalan itu sifatnya umum. Setiap orang punya hak. Untuk menikmati jalan tersebut. Termasuk kita yang, ber, yang berkendara kadang-kadang suka ugal-ugalan di jalan. Itu orang lain punya hak. Kalau kita mengambil hak orang di jalan tersebut, kita berbuat dolim. Dan kalau kita berbuat dolim, lalu kita didoakan keburukan, didengarkan sama Allah Taala, dikabulkan. Ini bahaya orang-orang yang tidak mengetahui tentang hak orang lain di jalan itu. Terkhusus bagi para muda-mudi yang suka nongkrong-nongkrong di jalan. Kayak cerita yang di Jakarta itu. Itu menghalangi jalan dan itu dosa. Itu boleh Karena dia menutup jalan tersebut. Melakukan kegiatan ramai di jalan. Yang itu mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Itu tidak diperbolehkan. Oleh karena para jamaah sekalian. Ya, jangan kita itu memuda apa bermuda-mudahan terhadap masalah itu. Tapi kita kembali ke sini jadi puasa. Puasa itu luar biasa. Menjaga kita dari berbagai macam keburukan. Pandangan dijaga, kemaluan dijaga. Subhanallah, puasa itu luar biasa. Makanya benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa kita akan mencapai derajat takwa. Kalau ada orang puasa tidak bisa mencapai derajat takwa, berarti ada yang salah dengan dirinya ketika berpuasa. Bisa jadi karena niatnya yang tidak benar, bisa jadi ketika dia berpuasa dia tidak menjaga pandangan, pandangannya, bisa jadi ketika dia berpuasa dia tidak menjaga dosa-dosa yang itu dapat menurunkan nilai-nilai puasanya. Ketika puasa masih suka giba orang Ketika puasa masih suka Ngomongin aib orang Ketika puasa masih suka ya, yang lain-lainnya Yang itu dapat mengurangi nilai-nilai Dari puasa kita Makanya Nabi SAW mengatakan Bukanlah orang yang puasa itu Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga Tapi orang yang puasa itu Menahan dirinya dari arrofah Ulfusuh Menahan dirinya dari berucap perkata-perkataan yang buruk Menahan dirinya dari Memandang kepada sesuatu yang haram Itu hakikat orang yang berpuasa ya, Bukan Dengan dia itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga kalau menahan lapar dan dahaga semua orang bisa semua orang bisa ya, pas kita tidak puasa pun kita biasa nggak makan seharian kok. biasa ya. tapi hakikat dari puasa itu bukan semua itu Tapi puasa itu lebih bagaimana menjaga pandangan agar tidak diumbar Menjaga lisan supaya tidak berbicara perkataan yang dilarang Menjaga telinga, tangan, segala macam Itu hakikat dari berpuasa Dan itu yang bisa menjadikan kita mencapai derajat takwa Maka perbaiki masalah ini dalam diri kita Kadang-kadang masih salah dalam kita memahami tentang hakikat dari puasa Baik Kemudian pelajaran yang berikutnya diantara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini hadis ini mengajarkan kepada kita sarana yang syari untuk kita menjaga syahwat kita ya. yaitu dengan cara kita menikah Itu cara menjaga syahwat Karena ada cara-cara yang lain Yang itu digunakan oleh kaum muslimin Dalam rangka untuk melampiaskan syahwatnya Selain daripada perzinahan Mereka melakukan yang namanya istimna Yaitu onani Dan onani ini hukumnya dilarang Tidak diperbolehkan Yaitu mengeluarkan sperma dengan cara paksa Itu tidak diperbolehkan Makanya kenapa disuruh menikah Supaya tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang terakhir, Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, Al-bu'du'anil an-kulli yusiru syahwata mimma layajuzu Yaitu menjauhkan diri kita dari sarana-sarana yang bisa membangkitkan syahwat kita. Ya, kita jauhkan diri kita. Yaitu termasuk, mengurangi interaksi dengan lawan jenis, jangan terlalu banyak berinteraksi dengan lawan jenis. kadang-kadang kita ini kalau berinteraksi sama lawan jenis itu suka berlebihan, menundukkan pandangan, ya. banyak sarana-sarannya itu. jangan mendekati perzinahan, HP digunakan pada perkara yang bermanfaat, jangan sampai HP itu kita gunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Nah, ini hadis yang pertama. Atau hadis yang keberapa? Ini? hadis yang kelima ya. Hadis yang kelima. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang keenam. Hadis yang keenam ini itu diriwayatkan dari Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi Di mana beliau berkata, Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluarga. Saya ulangi, sebaik-baik kalian Adalah yang terbaik untuk keluarganya Dan Sebaik dan aku adalah orang yang Paling baik untuk keluarga kata Nabi Hadis ini Adalah hadis yang mencerminkan Tentang barometer baiknya Seseorang itu Yang paling utama itu sama keluarganya Bukan kepada orang lain Kadang ada orang itu Sama orang lain baik Tapi sama keluarganya nggak baik Ini gak benar Harusnya yang paling utama untuk kita berbuat baik itu keluarga Baru setelah itu kepada Manusia yang lain ya, Sama istrinya tidak baik Sama anaknya tidak baik Sama kerabatnya tidak baik Tapi kalau sama orang lain Subhanallah Masya Allah baiknya. Ini salah Yang paling utama itu adalah Keluarga Meliputi istri Anak Orang tua Saudara, kerabat Itu yang paling utama untuk kita berbuat baik Kemudian yang kedua Baru kepada masyarakat secara Umum Kalau diperinci kepada orang mukmin. Kemudian yang ketiga Baru kepada orang non muslim Atau kepada orang kafir Antum punya tetangga orang kafir Antum wajib untuk berbuat baik sama mereka Kalau Tetangga yang kafir saja Itu kita diperintahkan berbuat baik Apalagi tetangga kita seorang muslim maka dia min babil aula apalagi tetangga antum sudah muslim saudara antum pula jadi kalau kita perinci tetangga itu misalkan dia kafir dia punya satu hak dia punya hak tetangga untuk kita berbuat baik kalau dia mukmin dia punya dua hak dia seorang tetangga dan dia seorang mukmin kalau dia saudara kita kakak kita dia punya tiga hak yang pertama dia seorang tetangga dia seorang mukmin dan yang ketiga dia adalah Saudara kita ya. Gimana kalau tetangga saya orang tua? Oh, lebih utama kalau itu Lebih utama Makanya Dalam masalah-masalah yang lain Coba lihat ketika kita ingin Memberikan kebaikan kepada orang Yang didahulukan itu bukan orang di luar antum Tetangga antum Ke kiri, ke kanan, depan, belakang Sebagian para ulama itu menghitung Berdasarkan rumah, ada yang mengatakan Tiga rumah ke kiri, tiga rumah ke kanan Rumah di depan, rumah di belakang Kalau depan, belakang itu hitungannya satu-satu Itu tetangga Yang harus kita jaga Sampai-sampai Nabi SAW Itu berwasiat tentang tetangga Kepada para sahabat Sehingga para sahabat itu Hampir-hampir mengira tetangga itu Punya bagian dari ahli waris Dari harta warisan yang Kita tinggalkan nantinya Nah ini kita kaitannya dengan Mu'amalah Seorang mu'min itu tidak lepas dari yang namanya mu'amalah Makanya mu'amalah itu harus diperhatikan Nah, sekarang yang kita pelajari sekarang ini mu'amalat dengan keluarga kita Baik. apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama tamalu jinim islam mu'annahu a'tahu ladhi haqqin haqqahu bawasanya diantara kesempurnaan islam Allah memberikan kepada segala sesuatu itu haknya istri punya hak suami punya hak anak punya hak orang tua punya hak kerabat punya hak, tetangga punya hak Jadi punya hak masing-masing Makanya setiap hak itu harus ditunaikan Hak suami harus ditunaikan oleh istri Hak istri harus ditunaikan oleh suami Kalau kita ngomong rumah tangga Biasanya kaitannya Kewajiban suami itu haknya istri Kewajiban istri itu haknya suami Kewajiban anak itu haknya orang tua Kewajiban orang tua itu haknya anak Itu ngomongnya seperti itu biasanya Di antara hak suami misalkan kepada istri yang itu berubah kewajiban istri Itu bagaimana istri menjaga harta suaminya Menjaga kehormatan suaminya Menjaga nama baik suaminya Makanya Allah mensifati antara suami Dengan istri itu sebagai pakaian Apa kata Allah Ta'ala Unna libasullakum muantum libasullakunna Kali itu pakaian bagi istri-istri kalian Dan istri kalian pakaian bagi kalian Pakaian itu Dalam pandangan para ulama Seperti yang disebutkan Syed Muhammad SAW Itu ada tiga Fungsinya tiga ya. Yang pertama melindungi dari panas Itu pakaian yang kedua lizina sebagai perhiasan tentu bayangkan manusia baru keluar nggak pakai pakaian aneh kan lucu ya. ini kayaknya baru keluar dari pengasai jiwa ini orang keluar pakai celana dalam aja gitu jalan gitu ini kita anggap orang gila hanya pakaian itu lizina perhiasan Makanya Allah mengatakan ketika menyebutkan tentang bagaimana seorang yang ingin ibadah dia suruh berpakaian dengan baik. Allah mengatakan apa? Hudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil zinah kalian. Maksudnya perhiasan terbaik kalian dari pakaian itu. Ketika kalian hendak mengerjakan ibadah salat. Namun banyak diantara manusia ini ya, Sholatnya itu sempeting salat, pakaiannya nggak diperhatikan. Tapi giliran pergi ke kondangan, subhanallah. Harusnya yang paling utama untuk kita berpenampilan rapi itu kepada Allah. Tapi giliran pergi salat, itu biasa-biasa aja. Giliran ke kondangan, apa istilahnya kalau orang sekarang ini? ya OOTD, maksudnya apa ya? Iya, OOTD kan? Outfit apa? Iya. Outfit o ya salah bahasanya Dari atas bawah batik, celana, sepatu, jam tangan. Mungkin sekali keluar itu nilainya bisa sampai 10 juta mungkin. Ya, mungkin. Nabrak kucing akhirnya tidak mau dipakaikan. Pakaian dipakai untuk nguburi kucingnya. Itu. Nah. Bila sama Allah Ta'ala, bisa-bisa saja. coba cari pakaian yang bagus untuk bertemu dengan Allah karena kita ini mau menghadap Allah Taala pakaian yang rapi ya. bukan tidak boleh kita itu sholat dengan pakaian yang meskipun secara tidak tidak ada najisnya dia suci bukan tidak boleh tapi rapinya itu yang paling penting rapi bertemu Allah Taala itu yang paling utama Makanya pakaian itu disebut dengan perhiasan. Nah, yang ketiga pakaian itu bisa trilaur untuk menutup aurat. antum bagaimana kalau pakaian antum buka itu akan menyingkap aurat. nah istri sama suami itu seperti itu. makanya istri jangan membuka aib suaminya, suami jangan membuka aib istri. karena kalau mereka saling membuka aib berarti mereka telah melepaskan fungsi mereka sebagai pakaian terhadap pasangannya membuka aurat masing-masing dan itu nggak boleh. Sering dapat di sebagian ibu-ibu itu kalau di luar itu, mereka cerita tentang suaminya. Suami saya itu kalau tidur itu, ya suka kentut gitu kan? Itu air cuma. Kamu, kamu, suami saya kalau tidur itu suka ngorok. Itu air. Coba ceritakan yang baik-baik suaminya itu Oh suami saya kalau pulang kerja selalu bawa Buat tangan, iya buat tangannya itu tasnya itu loh Tas kerjanya itu, tuh buat tangan itu ya. Suami saya kalau pulang kerja itu Masya Allah selalu Ia mencium ya Anaknya maksudnya Ibunya enggak Ceritakan yang baik-baik sebagai doa kepada suami kita. Begitu pula kita sebagai suami, jangan ceritakan yang buruk sama istri tentang istrinya. Diceritakan cerita sama orang. Oh, istri saya tuh enggak bisa masak, itu buruk gitu. Akhirnya itu akan menurunkan kewibawaan daripada pasangan kita di hadapan orang lain. Kalau kita saja sendiri tidak menghormati pasangan kita, orang lain enggak akan menghormati pasangan kita. Apalagi suami. Jadi nah, hormati sama istrinya, orang lain akan hormati kita. Makanya ibu-ibu jaga kehormatan dan keibawaan suami anda di luar Suami so, saya kalau pulang itu Insyaallah Allah suka bawa makanan kesukaan saya ya, Padahal tidak pernah sih Itu penting ya. Nah itu berkaitan dengan hak ya, Kalau itu hak banyak ya orang tua hak orang tua terhadap anaknya banyak ya, itu nanti bisa dibaca dalam kitab intinya secara umum islam itu memperhatikan yang namanya hak masing-masing hak masing-masing itu diperhatikan itulah agama kita luar biasa yang kedua pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini kamilul kuluhihi shallallahu alaihi wasallam hadis ini menjelaskan tentang sempurnanya akhlak nabi Bahkan para ulama itu sepakat bahwasanya akhlak nabi itu bagian daripada mukjizat. Sekali lagi, akhlak nabi itu bagian daripada mukjizat. Kok bisa akhlak nabi dikatakan mukjizat? Iya. Contoh di antara yang menjelaskan tentang akhlak nabi itu sebagai mukjizat para satu ketika Nabi itu dihidangkan dog Dog itu Dibilang biawak Bukan beda sama biawak Beda sama biawak itu Karena dog itu Dihitungannya itu herbivora Kalau biawak kan karnivora ya Pemakan daging kan Makanya biawak itu udah boleh dimakan Kalau dob boleh dimakan, cuma kalau anda tu terbiasa makan dob, anda Jadi dob itu hewan yang hidup di padang pasir dan dia bersembunyi di bawah padang pasir itu. Makanannya itu tumbuh-tumbuhan yang ada di padang pasir. Ya, coba nanti cari aja dob. Ekornya itu beda sama biawak. Ekornya itu pendek. Nah, karena satu ketika nabi itu dihidangkan dok bersama para sahabat yang lain seperti Khalid bin Walid dan yang lainnya. Ketika dihidangkan, Khalid bin Walid itu makan dengan lahapnya sampai-sampai kuah -sampai dari dok itu membasahi jenggotnya saking enak dimakan. Tentu kalau pas makan itu jangan bayangkan doknya, makan aja. Kita waktu itu hampir. Makan dob sama teman kita yang ke waktu itu kita pergi ke perkampungan Arab Baduy itu, tapi ternyata dobnya itu masih kecil-kecil, katanya tidak enak. Ya, akhirnya yang kita lakukan adalah ya cuma minum kencing unta dan susu unta. Jadi kencing unta, susu unta itu kita minum. Untuk pernah minum kencing unta? Ya begitu ya rasanya. Kencing sapi, enggak pernah minum itu kan? Ya namanya kencingnya, baunya begitu ya. Jadi setelah minum kencingnya, minum susunya Saya pas mau minum itu tuh. Saya itu ragu gitu. Tapi saya mencoba untuk mengingat hadis tadi Seselah dalam saya bukhut Bahwa saya dibalik kencing kontak itu ada Obat, akhirnya saya minum Ya, tapi nggak banyak, dikit Yang banyak kita minum susunya. <tuh> tapi harus dicoba. Coba mungkin cari siapa tahu ada dijual di Indonesia. <tuh> tapi nggak bisa dikiaskan dengan kencing kambing ya. Gak bisa kencing kambing, kencing sapi itu nggak bisa. Ya. Nah nabi itu nggak suka dop ini. Coba lihat akhlaknya Nabi SAW itu ya. Ketika ndak suka sama sesuatu Beliau tidak akan bilang Opo, itu panganan opo Kalau kita kan dikasih Makanan Ini makanan apa sih, kok aneh Bentuknya, itu sudah nyela duluan Bentuknya aja sudah kita celah Apalagi rasanya Nanti ndak enak, tambah dicela Kalau enak rasanya masih Mendingan kan Bentuknya aneh tapi giliran dimakan Oh terobati gitu loh sudah bentuknya aneh, dikasih rasanya lebih aneh, dicelah pula. Nabi tidak. Lihat bagaimana nabi itu luar biasanya menolak makanan ini dengan mengatakan ini makanan tidak dimakan di kaumku. Ini tidak dikenal di kaumku. Artinya beliau itu mau nolak, tapi bahasanya makan ini tidak dikenal di kaumku. Artinya kalau tidak dikenal, berarti tidak pernah dimakan. Kalau tidak dimakan, berarti kan tidak mau tidak mau makan gitu loh, tidak <tuh> <tuh> mau makan. Nah itu cara menolaknya Nabi Sosalam halus, sehingga orang yang memberikan itu tidak sakit hati. Kemudian makanan itu pun dikasihkan kepada khalid bin walid yang makan begitu lehapnya. Oleh karenanya Anas bin Malik pernah menceritakan. Nabi sosalam itu ini akalahu wa in tarokahu. Kalau nabi suka dengan satu makanan beliau makan, tapi kalau beliau tidak suka, beliau akan meninggalkan dan tidak komentar sedikitpun. Kalau kita kan beda. Ya. Makan di satu restoran, dicicipi, wah, kok nggak enak Selarang, nggak enak Kadang yang gratis saja Gratis lagi Tetangga datang Dibilang sama istrinya Pak itu ada rawon dikasih tetangga Oh boy dagingnya kecil-kecil Dicoba Duh nggak iso masak Tapi się nie zmarno, nie zmarno, nie zmarno, nie zmarno, nie a nie teman nie zmarno, nie makan itu zmarno, enak. zmarno, nie zmarno, Nggak usah apaan di kondangan kok makanannya kayak gini? Lah perlu kalau usah enggak makan, nggak usah dimakan. Karena kita pergi ke kondangan kan keliling cari makanan itu. Karena makanannya mah biasa gitu kan ya, biasa. Mungkin istilahnya wah, biasa sudah sering dimakan, artinya ingin coba yang baru ternyata tidak ada. Ya udah kalau enggak ada, enggak pun enggak perlu nanti keluar naik kendaraan nanti. Apaan ini cateringnya tuh? biasa-biasa aja nggak ada yang selera tidak perlu tidak perlu dicela seperti itu sudah untuk kalau anda suka tidak, tidak perlu Nabi itu tidak pernah seperti itu Nabi tidak pernah mencela makanan Nabi tidak pernah mengkritiki makanan pernah. kita kadang-kadang istri masak saja oh subhanallah kritikannya ya dibuatin teh kurang manis ditanya sama istrinya Ya, dek kok kurang manis? Iya bang, kalau mau manis lihat saya saja biar kurang manis Daripada pake gula dia biar tersendir Gak perlu, gak perlu kita cerang. Dan itu menunjukkan kualitas akhlak kita Kita ini masih jauh dari mengikuti Nabi SAW Dalam hal yang sepele seperti Nabi Subhanallah, ya, Masya Allah Tidak pernah sedikit mencela. Makanan Dan itu menunjukkan akhlaknya Nabi Bagaimana akhlak itu luar biasa Maka tidak salah Allah memuji Nabi S.A.W. dalam Al-Quran Muhammad itu benar-benar berada pada akhlak yang sangat tinggi Tinggi akhlaknya Nabi ya. Kisah yang kedua Ketika Nabi S.A.W. meninggal dunia Abu Bakar itu bertanya kepada Aisyah R.A tentang kebiasaan-kebiasaan nabi yang mungkin sekiranya bisa dilakukan ada dikasih tahu makanya Abu Bakar ada lagi nggak kebiasaan Nabi salam yang tidak aku lakukan kata Aisyah ada satu nabi itu kebiasaan pergi ke pojok kota Madinah, di sana ada seorang wanita tua yang sering disuafi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ketika Abu Bakar pergi ke sana ternyata wanita itu orang Yahudi yang buta wanita Yahudi buta Akhirnya Abu Bakar itu Mencoba untuk menggantikan posisi Nabi SAW Dengan memberikan makan Menyuapkan makanan Ketika dicampurkan makanan itu, diaduk sama Abu Bakar. Mulailah wanita ini ngomel-ngomel. mencela Nabi SAW, Muhammad ini begini, begini, begini. Sampai Abu Bakar itu sakit hati mendengar wanita ini ngomel gitu loh. tentangnya Tentang Nabi, dicelah Nabi itu. Sampai Muhammad apa, Abu Bakar mengaduk dengan begitu kencangnya. Disuapkan dengan begitu kasarnya. Sampai wanita itu mengatakan, ini bukan orang yang biasa menyuapaku. Ini bukan orang yang biasa menyuap aku. Orang yang menyuap aku itu dengan lembut, diberikan kepadaku dengan halus dia mengaduk makanan itu dengan sangat lembutnya. Karena sering mendengar, dia tidak bisa melihat tapi sering mendengar. Kamu bukan orang yang seperti seperti biasanya menyuap aku. Maka diceritakan sama Abu Bakar, Orang yang biasa menyuapmu itu adalah Muhammad Yang sering kamu cela ketika kamu disuapi sama dia. Tapi dia tidak pernah bergumam dengan celaanmu Dan dia sekarang sudah meninggal dunia. sampai sama Abu Bakar mengatakan, Pantaslah Muhammad itu dikatakan manusia yang terbaik. Bagaimana dia bersabar. Bayangkan, dalam kondisi di ini, disuapi wanita Yahudi itu, ada kata kita dicelah gitu, kita itu. pasti gitu gitu. tapi nabi tidak, Subhanallah nabi tidak. bagaimana nabi ditarik tangannya oleh beberapa orang untuk diajak untuk diajak ngobrol segala macam oleh orang Arab Badui. bagaimana dalam kisah uh, salat ketika ada seorang Arab Badui kencing di pojok masjid. Okay. ketika Nabi melihatnya Nabi mengatakan biarkan selesai jangan di, dikejar nanti kalau kalian kejar nanti akan berceceran kencingnya. biarkan dia kencing di satu tempat setelah itu ambil air, siram, selesai kalau kita tidak ada orang kencing di sana langsung kita ingin gebukin nah binda. bagaimana ketika peristiwa sholat ada orang yang bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah jadi boleh seorang bersin mengucapkan Alhamdulillah dalam sholat itu boleh tapi jawabnya nggak boleh Akhirnya sahabat yang mendengar Ada seorang yang bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah dia mengatakan Ya dengan begitu keras Lagi sholatah ini Ditepuk tangannya oleh para, para sahabat Tepuk tangan supaya dia diam Ternyata dia tidak mau Tetap ngomel gitu loh Kenapa kalian saya mengucapkan Ya ada orang bersin kok Ditepuk tangannya Begitukah para sahabat. Sampai dia diam. Akhirnya ketika salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nabi berbalik badan, Dan mengatakan, Sesungguhnya ini sholat, Tidak pantas untuk kita mengucapkan perkataan-perkataan, Selain daripada bacaan, Sholat. apa kata orang yang, Sahabat yang, Mengucapkan dirham Allah tadi, Tidak pernah aku menemukan, Seorang guru yang seperti itu. Di sebelumnya, Ataupun sesudahnya, Kecuali hanya Muhammad, Yang punya akhlak seperti itu. Ini Nabi SAW. Nabi itu adalah orang yang paling baik akhlaknya Oleh karena yang sekalian Kita diperintahkan untuk mengikuti bagaimana akhlak beliau Itu akan nanti kita pelajari pada hadis berikutnya nanti Bagaimana tentang nasihat Nabi terhadap masalah akhlak Kemudian yang ketiga Pelajaran bisa diambil dari hadis ini Atta'akudu ta'ala bil-kiyami bihakkil ahli beribadah kepada Allah taala dengan cara menunaikan hak dari keluarga. Jadi dengan kita menunaikan hak keluarga itu cara kita beribadah kepada Allah. Jadi panjenengan seorang suami yang keluar rumah untuk bekerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarga itu ibadah. Maka ikhlaskan niat kita. Sedengan keluar rumah minta ridho sama Allah minta supaya Allah memberkahi segala kegiatan-kegiatan jenengan di luar rumah sampai jenengan balik untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak karena itu ibadah di sisi Allah setiap keringat yang anda keluarkan setiap langkah yang anda ayunkan setiap lelah yang anda rasakan yaitu semuanya terhitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maka jangan pernah merasa berat untuk menafkahi keluarga karena itu bagian daripada ibadah dan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wataala apalagi kita punya anak ya, anak anda sekolah di sekolah Islam sekolah di pondok lebih semangat lagi untuk mencari nafkahnya karena anda sedang mem, mem, apa namanya membiayai orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang menghayi orang yang berjihad di jalan Allah Taala maka pahalanya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah tersebut maka saya wasiati kepada orang tua yang anak-anaknya sekolah pada sekolah-sekolah agama apalagi sekolahnya di pondok jangan pernah merasa berat jadikan itu sebagai ladang anda untuk mendapatkan pahala jangan pernah merasa berat kelak nanti kita akan merasakan hasilnya ketika mereka sudah selesai ya, mereka sudah selesai Ya, mereka sudah tuntas belajarnya Setelah kita yang akan merasakan hasilnya Bangga kita sebagai orang tua Mungkin kita tidak bisa memberikan yang terbaik dari harta Tapi kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik dari sisi agama Yang itu akan menjadi bekal dia untuk mengaruhi kehidupan di atas muka bumi ini. Karena orang tua tidak akan bisa mendapatkan anak yang soleh dan soleha Melainkan dia itu berusaha Untuk bagaimana mencapai derajat itu Dengan pendidikan yang terbaik gitu. Bukan yang kita cekoki Dengan harta, dengan urusan dunia, bukan Tapi bagaimana kita cekoki dia Dengan kedekatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini penting Bekal kita Ini Apa sih yang kita butuhkan setelah nikah itu Setelah meninggal Pahala, kita ingin pahala Kita terus ngalir Ketingin pahala kita terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Maka upayakan punya satu dari tiga hal yang disebutkan oleh Nabi. Syukur-syukur punya tiga-tiganya. Kalau nggak punya tiga-tiga, satu aja. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan itu lahir dari pendidikan yang terbaik dan dari keikhlasan kita di dalam membiayai mereka di dalam mereka sekolah. Kemudian yang ketiga, diantara pelajaran dari hadis ini. Anna ala duatil khairi Al inayatu bisu'uni ahlihip Wabuyutihim Fahum awlan nas bawasanya seorang da'i Dia adalah yang paling utama Untuk menjaga urusan-urusan Keluarganya Ya Kadang-kadang da'i itu Nyampaikan, tapi dia tidak ngamalkan ya Kita da'i itu harus yang paling utama Melakukannya Karena Allah ta'ala berfirman Kamu romak dan inda Allahi anta antakulu ma lataf'aluni Sungguh celaka orang yang menyampaikan Tapi tidak dilakukan ya, Ketika kita menyampaikan Kita berupaya untuk mengamalkan Urusan nanti yang mendengarkan Ucapan kita lebih semangat beramal Itu urusan belakangan itu Ya mungkin mereka itu Punya waktu yang cukup untuk dia beramal Lebih banyak daripada kita ya, Yang penting kita berupaya untuk mengamalkan Apa yang kita sampaikan Kemudian yang keempat, dan yang kelima Araddu ala man ahmala sya'na ahlihi wa baitihi wa baiti bi dakwat li dakatin nas yaitu himbauan kepada orang-orang yang lalai terhadap urusan-urusan keluarganya apalagi dia hanya sibuk dengan urusan orang lain Jadi yang disuruh untuk perhatikan pertama itu keluarga, terutama dakwah itu. Ketika dia dakwah, dakwah kan keluarga dulu, baru kepada yang lainnya. Jangan keluarganya ditinggal, dia fokus untuk dakwakan orang. Sebagai, sebagaimana kebiasaan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain, yang mereka keluar dari tempat tinggalnya, mereka meninggalkan rumahnya tiga hari, tujuh hari. Untuk berdakwah di tempat orang Sementara keluarganya tidak ada yang jaga Istri anaknya ditinggalkan begitu saja terlantar Walah ditinggalkan nafkah yang baik untuk mereka hidup ya. Dan ini banyak saya dapati dari keluhan para istri Yang mereka itu sebelum mereka itu mengenal kebaikan Mereka bercerita ini suami saya dulu pergi ini tiga hari tujuh hari sepuluh hari meninggalkan kami di rumah kadang-kadang anaknya tidak diperhatikan baru pulang berangkat lagi benar kita ada kewajiban mendawakan manusia tapi keluarga ini jangan di jangan ditinggal ya jangan ditinggal kita kadang-kadang saja pergi dauro itu dauro kita pergi dauro belajar lagi itu lima hari, itu pikiran kita sudah kalut gitu di tempat itu bagaimana meninggalkan istri selama itu selama lima hari itu anak segala macam, kalau kita mikirin, apalagi ini tinggalkan kadang-kadang empat, empat puluh hari ya. ditinggalkan empat puluh hari wala dipikir keluarganya seperti apa anaknya seperti apa dalam tahun jauh utama kita itu kepada keluarga Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhalladina amanuku ampusakumu ahlikum naro Yang pertama kali diperhatikan keluarga ya, Diri kalian dan keluarga kalian Dari api neraka Kalau ini sudah baik Baru kita menyampaikan kebaikan ini Kepada orang lain Dan orang yang paling utama itu orang sekitar kita Bukan untuk pergi ke Lintas benua sana Untuk pergi dakwah ya negara itu sudah punya masing-masing, dah -masing. ini negara kita nih masih banyak siriknya, masih banyak keburukan yang ngapain di luar sana, sidoarjo, surabaya, masih banyak hal-hal yang harus disampaikan pada masyarakat itu. Ya. pergi nanti segala macam, kalau mau sekalian, nggak usah keluar negeri, pergi ke pedalaman papua sana mungkin untuk mendakwakan mereka pedalaman pedalaman Kalimantan oh, di tempat tinggal saja masih banyak tempat tinggal kita saja masih banyak kesirikan masih banyak kemukaran. kenapa kita harus jauh-jauh cari apalagi ini meninggalkan berhari-hari keluarga itu ini perkara yang tidak baik dan ini bukan metode salat di dalam berdakwah terlebih ketika berdakwah tidak punya ilmu apa yang mau didakwakan kata orang Arab yuti orang nggak punya sesuatu itu tidak bisa memberi ada orang nggak punya harta ingin ngasih harta sama orang yang nggak bisa orang mau dakwah tapi nggak punya ilmu apa yang mau didakwakan akhirnya banyak penyukaran, penyimpangan yang terdalam dakwah mereka yang terakhir ya diantara pelajaran yang bisa diambil dari, babi, dari hadis ini Annal nal ainah ya min asbabil aun pada taufikillahi aladzawatin nas bawasanya perhatian terhadap urusan keluarga itu sebab kita ditolong oleh Allah jadi kalau ingin kita itu dibantu sama Allah Taala senantiasa kita memperhatikan apa yang menjadi urusan urusan dari keluarga kita ya kita ditolong Tenang, pasti kita akan dibantu. Allah Ta'ala itu senantiasa selalu membantu hamba-hambanya. Dalam kesulitan, dalam perkara-perkara yang akan menjadikan merasa terasa sulit. Pasti dibantu sama Allah. Yang penting intinya kita itu mau datang dan meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, para jawa sekalian. Ini sekiranya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada yang mau bertanya di satu atau dua jest Ameryka. anak to. Pytam na saudara Iya, kalau dihitung sebagai mahram dia sebagai mahram karena dia nanti hitungannya itu mahram satu rahim. Iya, misalkan ibunya menikah dengan bapak biologisnya terlalu Bapak biologis atau mungkin dengan orang lain ya menikah Ya, kemudian ibunya me me Melahirkan lagi yang kedua Maka dia hitungannya sebagai Saudara seibu namanya ya, Dia hitungannya saudara seibu Dia itu Nah ketika nanti Dia lahir Dia tetap tidak boleh didispetkan kepada Bapaknya ini tidak boleh Jadi nanti namanya itu Fulan bin uh, Fulan bin Fulana Atau Fulana bintu Fulana Ya Jadi pakai nama ibunya belakang Bukan nama bapaknya Pakai ibunya Makanya ketika nanti dia menikah Maka dia akan dikatakan Saya nikahkan kamu dengan Fulana bintu fulana Atau Ya fulan bintu Ya fulan bin fulana Saya nikahkan kamu Nah ketika dia menikah nanti Dengan cara yang sah Maka status anak ini terputus Karena dia sudah menikah dengan Cara yang sah jadi anak jadi zina itu hanya berdatanya kepada orang ini saja. Nah, sekarang gimana kalau ibunya nih dia menikah. Dia menikah dengan seorang laki-laki, lahirlah dia. Apakah anak yang kedua dihitung sebagai anak zina? Tidak. Anak yang kedua itu dihitung sebagai anak yang baik karena dia lahir dari hasil pernikahan. Ya, nanti kalau suaminya si ibu ini meninggal, maka ahli waris itu dihitung dari anak yang kedua. Anak pertama nggak masuk. Hubit, kan? Makanya berat. Termasuk larangan nama ayah. Boleh. Tidak. Boleh. Jadi ini nama, nama bapaknya ini nanti diganti saja kepada anak yang kedua. Kuniahnya ya. itu. Berat. Ya. Tapi masalahnya perkara ini ya, dianggap sebagai perkara yang lumrah di tengah-tengah Masyarakat, ini tidak benar sebenarnya. Tidak boleh seperti ini Harus diedukasi masyarakat itu Taruhlah pendapat yang paling benar Di antara itu, misalkan pendapatnya Syafi Sama itu sah pernikahan Tapi tetap, kerugian itu ada Apalagi kalau untuk ambil pendapat yang lain Pendapat yang lain, wanita yang hamil Tidak boleh menikah sampai dia Melahirkan Jadi kalau dipaksa pernikahannya tidak sah Gimana kalau dia, terpaksa, dia dipaksa menikah Nanti setelah melahirkan dia harus akad ulang Tapi kan masalahnya itu sudah menjadi hal yang Biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Ya kasihan gitu Makanya Allah Ta'ala itu melarang Yang namanya mendekati perbuatan Sinai Ada Ada lagi do ibu Tak, do widu. Tak, do widu. Tak, do widu. Tak, sah, ya. Mengatakan sah dan nikah itu. Tapi memberikan syarat Kalau yang mau nikah yang menikahinya dia itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Ya. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak sah. Dan ini sama-sama kuat dalihnya. Kalau sebagian satu ulatul kita mereka mengini pendapat Syafi dan Maliki mengatakan pernikahannya sah. Tapi tetap cacatnya itu nanti di situ, anaknya lahir itu, dia tetap status kategorinya sebagai anak hasil zina. Ya. Andai kata kita Andai kata nih Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak sah Dan ini secara dalil misalkan dia paling kuat Maka betapa banyak warga Indonesia ini yang harus akad ulang Karena kita dapati mereka itu banyak yang menikah setelah hamil Dan itu perkara yang biasa gitu. Bahkan sebagian pemuda itu Saking terang-terangan yang mengatakan Supaya kita direstu itu Lebih baik kita hamili di luar Tidak benar seperti ini iya. Banyak terjadi dengan masyarakat Seperti itu iya. Ini perlu diedukasi masyarakat itu Perlu diedukasi Karena ini merupakan perkara yang Merusak Islam itu datang Menjaga lima hal menjaga lima hal. Karena lima hal ini terjadi di zaman masyarakat jahiliyah. Yang pertama, menjaga akal. Makanya Islam itu mengharamkan perkara-perkara yang dapat merusak akal. Minuman keras, narkoba itu haram, kabur. Eh, haram kita minum minuman keras, haram minum kita mengonsumsi narkoba karena dapat menghilangkan akal kita. Yang kedua, Islam itu datang eh, sebelumnya Dulu di masyarakat jahiliyah mereka itu suka mengkonsumsi yang namanya minuman-minuman keras. Khomer yang mereka punya itu mereka dibeli mereka beli dari Romawi mahal-mahal. Maka ketika turun ayat yang berkaitan dengan haramnya khomer, maka mereka pun langsung menghancurkan khomer itu sampai disebutkan dalam riwayat Medina itu itu sempat banjir tapi banjirnya warna merah karena khomer itu. Gentong, -gentong mereka dihancurkan sampai ini bukan Homer yang kayak orang tua yanya beda ini ya. ini bukan seperti ya room itu kan beda ini kelasnya beda sampai mereka punya kebiasaan ketika hari raya hari raya besar mereka mereka harus bermabuk-mabuk yang kedua menjaga yang namanya kehormatan makanya Islam mengharamkan yang namanya gibah karena menggibah itu itu merusak kehormatan saudara kenapa Islam mengharamkan yang namanya tajasus, tajasus itu mencari-cari kesalahan saudara, itu tidak boleh haram hukumnya Kata Allah taala dalam surat Al-Hujurat ya ayyuhalladzina amanu ishtanibu katsiran minadz dzalmi inna ba'dadz dzani ism wala tajassasu wala yantabaduqum ba'd. Jangan tajassus mencari-cari kesalahan. Karena kalau sudah cari-cari kesalahan saudara, pasti akan jatuh dalam perkara berikutnya pasti menggi, menggibah. Pasti saling gibah. Oke. Ya. Yang ketiga yaitu menjaga harta. Hibul di zaman dulu banyak pembegal banyak pencuri makanya tidak boleh mencuri hukumnya dosa besar harta itu tidak boleh diambil dengan cara yang tidak halal termasuk cara bentuk mencuri itu adalah memakan harta anak yatim tanpa hak tidak boleh makanya Allah mengharamkan yang namanya riba yang keempat yaitu itu nafs menjaga yang namanya jiwa makanya Allah mengharamkan yang namanya pembunuhan yeah. kata nabi SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan la muslim enggak da halal darah seorang muslim itu ditumpahkan kecuali karena tiga sebab yang pertama as yaitu seorang yang berzina dan dia sudah menikah yang dikenal dengan istilah mukson Dia kalau sudah menikah, dia berzina, dirajam sampai mati. Adapun belum menikah, dicampung 100 kali dan dia dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Diasingkan. Kalau dia di Surabaya, diasingkan ke NTT, ke Papua sana. Gak boleh kembali. Dia cari kehidupan yang baru. Yang kedua, annaf subi Karena pembunuhan. Yang disebut dengan hukum kisos ketika keluarga tidak memaafkan pelaku yang membunuh dia harus dikisos dan yang ketiga akhari al almufarikulil jamak yaitu yang meninggalkan agamanya alias murtad orang murtad itu dulu di zaman para khalifah rosidit itu dibunuh diperangi mereka mau kembali atau tidak kalau mereka kembali tidak jadi diperangi tapi mereka kalau tetap pada kemurtadannya mereka di nah sedangkan yang kelima Islam itu menjaga nasab, makanya diharamkan yang namanya zina. Dulu orang wanita di zaman jahiliyah dulu mereka itu suka gonta-ganti pasangan. Akhirnya lahir anak nggak ngertinya anak siapa. dari itu merusak nasab, merusak nasab. Nah, Islam itu sangat luar biasa, indah Islam itu makanya kan diharamkan yang namanya kumpul kebo apa segala macam kalau mau ya kumpul kebo beneran kebo itu loh itu dikumpulin untuk jual ya, itu lebih bagus dapat uang dapat untung kumpul sapi gitu kan nanti setelah masuk musim idul adha kan laku itu itu lebih untung ini nggak kumpul kebo tapi kita ini jangan meniru kebiasaan orang kafir orang kafir hidup satu rumah nggak nikah itu biasa Orang, orang luar negeri yang hidup di negara-negara barat itu hidup satu rumah belum nikah itu biasa, punya anak. Itu kan biasa tuh urusan mereka. Kita itu nggak boleh nih hidup dalam satu rumah kalau belum menikah. Jangan bawa kebiasaan-kebiasaan mereka ke dalam agama kita enggak bisa. Agama kita tuh punya aturan. Punya koridor yang harus dijaga. Kita harus jaga dijung tinggi. Kalau bukan kita yang menjaga kewibawaan agama, siapa lagi? Islam itu disegani, itu dilihat dari pemeluknya, bukan dilihat dari dilihat dari kitanya kalau kitanya tidak menjaga kebawaan Islam, siapa yang menjaga kebawaan Islam oleh karenanya, benar kata para ulama itu dosa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, itu ada dalam tubuh kaum Muslimin, dosa-dosa itu semuanya Atau cari dosa apa yang dilakukan oleh orang kafir pasti dilakukan oleh orang Islam. Zina ada, membunuh ada, riba ada, minuman keras ada, curi. Subhanallah namanya Muhammad curi kotak amal. Yeah. Apalagi yang punya prinsip apa itu ambil baiknya buang buruknya. Pergi ke masjid bawa sandal jelek, pulang-pulang bawa sandal. Pergi sholat curi sandal. Yeah. Itulah pentingnya. Kita mengedukasi masyarakat. Supaya mereka itu sadar akan apa yang menjadi kewajiban, hak mereka, kemudian apa menjadi hak dari saudara-saudara mereka yang harus dijaga. baik mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurallahu binyakami mohon maaf. khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.